Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu lagi Dengan acara curhat bareng teh ini nih. Insyaallah mudah-mudahan manfaat ya. Ini dari saudara kita Pertanyaannya luar biasa nih uh, Assalamualaikum teh uh, yang dirahmati Allah Amin Saya seorang ahwat yang sudah menikah hampir 3 tahun Saya Saat ini Saya sedang mengandung anak kedua Baru 4 bulan Saya baru merasakan ngidam ya. Wah muntah-muntah berarti dengan keadaan seperti ini Mengalami kesulitan Saya selalu marah Oh iya, emang kalau hamil muda Bawaannya marah, karena ada perubahan Ini, perubahan hormon ya, perubahan hormon. Apalagi terakhir Saya tahu dia sempat dekat Oh nambah-nambah, dekat dengan siapa Ternyata dekat dengan karyawatinya Oh itu nambah sensitif Mohon maaf para suami, tolong Kalau istrinya sedang hamil, harusnya Jaga perasaan istri hmm, Ini pesan para wanita Ya sudah saya tanyakan tapi suami saya hanya sebatas teman kerja Oh kalau bertanya boleh seorang istri dengan bahasa yang bijak ya. Kalau suami mengatakan tidak ya sudah percaya tidak Apalagi kalau tidak ada bukti Tapi kalau ada bukti SMS, ada bukti ketemuan Ya tentu sikap seorang istri yang bijak, yang bisa mengendalikan marahnya Justru itu akan mengangkat harga diri seorang wanita Bukan membiarkan kemungkaran tapi menyikapinya dengan cerdas Nah, apalagi ini sedang hamil, ada ujian suaminya dianggap ini ya, istrinya uh, ada dekat dengan karyawati. Tapi istri ini, ibu ini tetap bisa menjaga emosinya. Itu akan jadi pelajaran berharga buat anak yang ada di dalam kandungan. Jadi bukan ketika ngidam seperti itu, pengen uh, pengen mangga muda tengah malam, terus diikutin suaminya ikut-ikutan, itu nggak bisa mengendalikan. Tapi susu ketika ada ujian seperti ini, istrinya tetap... Dekat sama Allah Ibadahnya diperbaiki, pengennya marah Kemudian ditahan marah itu Sambil zikir, subhanahu Itu pembelajaran berharga nanti Insya Allah, itu nanti anaknya akan menjadi Anak yang bisa mengendalikan hawa nafsunya Anak yang bisa mengendalikan marah Itu modal utama Menjadi anak yang soleh Pembelajaran pertama dari ibu yang sedang hamil Memang saya juga tahu kalau suami saya tipu setia. Oh alhamdulillah bahkan ya kalau suaminya setia. Tapi hati saya selalu dihinggapi rasa kesal. Oh itu namanya cemburu ya. Jadi ada kesal, ada hmm, apa ya jealous gitu. Ya berarti ada cinta itu. Kalau suami udah dipercaya, tipu setia, ya ya tinggal menikmati, syukuri suami baik seperti itu. Kalau ada godaan godaan itu segera berlindung kepada Allah dari tipu daya setan yang terkutuk. Apalagi sampai meledak-ledak Ini pembelajaran yang sangat buruk Buat anak ketika ibu sedang hamil Meledak-ledak nanti anaknya Bisa jadi anak yang pemarah Na'udzubillahimendalik ya Ini bawaan bayi, oh enggak ada bawaan bayi, ya maaf Suka salah ibu-ibu, ini bawaan bayi enggak ada bawaan bayi Yang ada bawaan ibu justru Ibu yang baik menurunkan sikap baik Ibu yang buruk menurunkan sikap buruk Anak itu kulumauludin yuladualal fitrah Setiap yang dilahirkan ada dalam kandungan Itu dalam keadaan fitrah Jadi gimana ibunya, gimana ayahnya Mendidik memberikan contoh Ya selamat berjuang menjadi ibu yang baik Insya Allah nanti bayinya lahir menjadi anak yang kuat Anak yang sehat Anak yang soleh-solehah kurota ayun uh, Terima kasih Selamat bergabung dengan uh, fanpage 10 ini Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you.